Assalamualaikum Saudarluun berita malam edisi hari ini Rabu 11 Juli 2018 dibacakan Ardian Shah. Angin kencang terbangkan atap kantor PW KPK akan periksa 4 saksi yang dicekal ke negeri termasuk Stephen Gurassi Gledah Dinkes Aceh KPK temukan dokumen proyek senilai 1,15 triliun rupiah Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim newsroom Serambi FM berita malam ini juga bisa anda dengkan di Radio Siism dan FM Loksmawe, pedidi Lawersm dan FM macce Tenggara dan Radio Amanda 104 FM Takeenon. inlah berita dan laporans lengkapnya dari Newsroom FM. Sudarlun cuaca buruk berupa hujan dan angin kencang yang terjadi beberapa hari terakhir menerbangkan atap seng gedung Persatuan Wartawan Indonesia Aceh di kawasan Simpang 5 Banda Aceh. Kesaksian beberapa wartawan menyebutkan atap seng di bagian depan pada sisi timur terbongkar diperkirakan lebih 10 keping. Musibah ini terjadi ketika angin kencang selasa menjelang magrib sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dari laporan Ibu Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia Aceh yang melaksanakan pertemuan di Aula Lantai 2 Gedung PWI Aceh, Rabu, menyebutkan cahaya dari atas akibat terbongkarnya atap sudah mulai menembus bagian plafon Darlon Komisi Pemberantasan Korupsi hingga saat ini masih berada di Aceh melakukan pemeriksaan sejumlah dinas untuk kelengkapan bukti dalam kasus dugaan suap dana otonomi khusus atau DOKA 2018. KPK menggeledah dua kantor kedinasan di Aceh yaitu Dinas Pendidikan Aceh dan Dinas Kesehatan Aceh. Di Dinas Pendidikan Aceh KPK menyegel ruang Kepala Dinas Syaridin, sedangkan di Dinas Kesehatan KPK menemukan dokumen pelaksanaan anggaran atau dokumen proyek dengan nilai 1,15 triliun rupiah. Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan KPK masih terus mengumpulkan bukti-bukti dalam kasus dugaan suap Doka 2018 yang telah menyeret Gubernur Aceh Irwan Yusuf. Febri Diansa juga mengatakan KPK akan memanggil dan memeriksa empat saksi yang sebelumnya dicekal keluar negeri. Mereka yang dicekal KPK adalah Nizarli kepala unit layanan pengadaan atau ULP Aceh, Rizal Aswandi yang pernah menjabat kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, Fenis Devi Buresi EO Aceh Maraton Internasional 2018, perempuan yang diisukan punya hubungan khusus dengan Irwandi Yusuf dan Teuku Fadlilatul Amri. Jika mengacu pada keterangan Febri bahwa sebagian saksi yang dicegah ke luar negeri akan diperiksa, berarti salah satu diantaranya adalah Stefi Purasi. Sudarlun, selain menggeledah Dinas Pendidikan Aceh, KPK juga menggeledah ruangan di Dinas Kesehatan Aceh yang beralamat di Jalan Tengku Syekh Mudawali, Kecamatan Baitur Rahman, Banda Aceh hari ini. Penggeledahan di Dinas Kesehatan Aceh luput dari sebagian awak media karena saat bersamaan, KPK juga menggeledah beberapa ruangan di gedung B Dinas Pendidikan Aceh. Komisi Pemberantasan Korupsi menyegel dua ruangan di gedung A Dinas Pendidikan Aceh yang beralamat di Jalan Tengku Daud Beureueh Banda Aceh. Juru bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulisnya mengatakan, KPK terus menemukan bukti-bukti yang semakin kuat tentang dugaan suap terkait alokasi anggaran Dok Aceh. Ia juga mengatakan penyidik KPK menemukan dokumen-dokumen proyek di Dinas Kesehatan Aceh yang total anggar Yang total anggarannya mencapai 1,15 triliun rupiah Anda sedang mendengarkan berita utama Serang BFF Sudah lun puskesmas Tiro Pidi Rabu sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat di Lalap Sijago Merah Belum diketahui penyebab sarana kesehatan yang terletak di pinggir jalan menuju pintu 1 Tiro tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pidi mengerahkan tiga armada pemadam untuk menjinakkan kobaran api. Kepala BPBD Pidi Apriyadi mengatakan saat ini proses pemadaman sedang berlangsung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Ia juga menambahkan hasil laporan petugas pemadam kebakaran ternyata bukan puskesmas yang terbakar, melainkan bangunan lain di dekat puskesmas tersebut. Darlun personil narkoba Polres Pidi menangkap dua warga Kecamatan Sakti Pidi selasa pukul 23.30 waktu Indonesia Barat yang dilakukan secara terpisah. Warga yang ditangkap adalah RA, warga Desa Dayah Gampung Pisang, dan Haji, warga Gampung Paloh Berkah yang diakui polisi sebagai pengedar. Kedua pemuda itu tercatat warga Kecamatan Sakti. Polisi juga mengamankan barang bukti 7 paket sabu-sabu dengan berat 2,87 gram. Kapol Respedia KBPN di Nugraha Setiawan Siregar mengatakan penangkapan dua pengedar sabu dipimpin kasat narkoba Pol Respedia Kapiraja Aminuddin Harahap yang melakukan penyamaran sebagai pembeli atau undercover buy. Polisi langsung melakukan penggebekan dan penggeledahan yang menemukan enam paket sabu yang disimpan di dompet milik RA yang diletakkan di dalam kamar tidur. Pada hari yang sama di lokasi berbeda yakni di desa Paluh, jerela sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, polisi menangkap haji. Polisi berhasil mengamankan satu paket sabu yang disimpan pelaku di saku celana miliknya. Sudahlun Wakil Presiden Iran untuk urusan perempuan dan keluarga Mosema FTkar meminta dukungan Indonesia terkait sikap Amerika Serikat yang keluar dari Perjanjian Bersejarah 2015 atau Kesepakatan nuklir, nuklir Iran. Menurut Ebtekar, perlu upaya dan dukungan untuk mempertahankan kesepakatan nuklir Iran tetap berjalan demi perdamaian dan keamanan dunia. Sementara itu Wakil Presiden RI Yusuf Kala mengatakan sikap Amerika Serikat tersebut menyulitkan Iran apalagi selama ini Iran telah mendapatkan sanksi ekonomi dan terancam kembali mendapatkan sanksi yang sama pasca keputusan Amerika Serikat tersebut. Sebelumnya pemerintah Amerika Serikat keluar dari kesepakatan yang membatasi program nuklir Iran dan memberlakukan kembali sanksi. Dari newsroom Serambi Tanjung Permai sekian berita malam edisi Rabu 11 Juli 2018.